Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walaupun Ramadan tapi wajahnya masih ceria-ceria, suaranya masih ada. Begitulah muslim. Wajahnya itu harus bercahaya ketika bertemu dengan seorang muslim yang lainnya. Tapi orang-orang memaknai Islam hanya dari satu sisi saja. Ada orang yang kerjanya zikir, baca Quran, tidurnya pun di masjid, mandinya juga di masjid, ngumpang itu mah. Nah, ketika kemudian ditanya, "Kenapa kamu di masjid terus?" "Karena saya bertakwa kepada Allah. Karena saya adalah orang muslim yang taat pada Allah. Setiap hari saya habiskan di masjid." Tapi ada di lain sisi orang muslim yang jauh berbeda di antara orang uh, seperti orang tadi. Kerjaannya setiap hari di kantor, pulangnya ke diskotik, kemudian jalan-jalan ke mall dan sebagainya. Ada perbedaan Yang satu menganggap udahlah tidak perlu Islam, Islam masalah akhirat aja. Yang penting dunia kita bagus. Ada satu lagi yang menganggap eh, satu lagi yang menganggap udah enggak perlu. Kita tuh harusnya Allah saja, Allah saja, Allah saja. Enggak perlu yang namanya dunia. Kalau rezeki enggak akan ke mana? Dicari sampai habis juga situ-situ aja, tetap segitu-gitu aja. Ada yang berpandangan seperti tadi. Islam bukannya agama yang mementingkan dunia saja dan ataupun yang cuma berpikir tentang akhirat tanpa berbuat sesuatu dengan dunia. Coba tengok Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. fima ataqallahu darul akhirat wa tansa nasibaka minad dunya. Perhatikan bahwa engkau ini berbuatlah sebaik-baiknya untuk kampung akhiratmu, untuk nanti hidup setelah mati. Tapi jangan lupa bahwa sekarang engkau masih hidup di dunia. Islam adalah agama yang komprehensif. Islam adalah -ada agama yang kafah Dia adalah dunia, dia adalah akhirat. Maka wajar seorang ulama lantas berkata, ad-dunya mazraatul akhirat. Dunia sejatinya ladang bercocok tanam bagi akhirat. Bila kita tidak menanam apapun di dunia, jangan harap kita memanen apapun di akhirat. Seorang muslim tidak berarti dia harus menjadi orang yang miskin, bukan juga dia wajib menjadi orang yang kaya. muslim yang jelas Dan akhiratnya pun akan baik karena dunianya Itulah muslim, dia sempurna Dunia akhirat, itulah muslim Umat terbaik, dunia akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ramadhan lemas hmm, Enggak, saya tetap semangat Nah, gitu dong, semangat Iya dong Merdeka Merdeka Nah, ini benar baru semangat <laughs> Allah wabar Allah wabar Nah, bagus Apa lagi? Bukaan <laughs> Iya uh, Pak RW. Iya. Tema kita hari ini adalah tentang hidup mulia. Sukses mulia. Sukses mulia. Jadi tidak hanya sukses, harus mulia. Saya juga pengin hmm. manusia yang seperti itu. Hmm. Tapi orang-orang di sekitar saya selalu lalu hmm. apa namanya eh uh, apa ya? suka menjatuhkan mental saya gitu loh. Uh, supaya enggak bisa dunia. maju. Heeh, uh, enggak uh, usah di dunia ngapain, yang penting itu Allah gitu ya. Ah, suka begitu. Enggak uh, apa-apa. Siapa pengin kerja di Arab, tentuan menguasai bahasa Arab. Hmm. Tapi katanya Allah bahasa Arab. Kaya bisa saja. Bisa hmm. saya bilang, coba. Coba. Burung. Thairun. Hmm, kuntang. <hari> Kata bisa. Burung terbang. Ha. Thairun ta'turun terus. Thairun tak turun terus. Iya. Dirimbiam. Burung diam. Thairun tak kabur. Oh. Jadi gitu, tak kabur ya. Yeah. Yeah? burung mati. Enggak pengen. <laughs> Apa ayo. Ta'irun <tuh> tak ngomong-ngomong lah. <tuh> <tuh> Jadi enggak boleh maju loh saya sepertinya begitu. Ya, Harusnya dunia itu maju, akhirat juga maju. maju. Insyaallah nanti kita akan membahas tentang ya, sukses mulia. Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya Bu Haji, silakan Bu Haji. Waalaikumsalam teman-teman. Baik. Bangku, nanti kita bahas dulu boleh ya. Boleh yeah, ya. Iya, silakan. Yeah. Mendekati cepat itu. Iya. <gif> ya, yeah, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-ibu semua yang ada di sini juga pemirsa yang ada di studio, eh uh, kita sering kali membaca satu surat yang paling populer, yang senantiasa kita baca berulang-ulang kali dalam salat kita maupun dalam kehidupan sehari-hari, yaitu surat Al-Fatihah. Були-ния якщо? Амазу биллахимна шейтану радзиму إِهْدِنَا SURَاطَ الْمُسْتَقِيمِ SURَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Artinya apa? Ya Allah, сенjukilah kami jalan yang lurus Jalan yang engkau Jalan yang biasanya engkau berikan kepada Orang-orang yang mendapatkan nikmat Bukan jalan yang engkau murkai Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat Ya, dikatakan juga kepada Allah Allah mengatakan kepada kita semua yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Sebenarnya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah ini golongan orang-orang yang seperti apa? Nah, dalam surat An-Nisa ayat 69 dikatakan bahwa golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hai orang-orang yang beriman dikatakan di situ benar siapa yang bertakwa, yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat. Orang-orang yang diberi nikmat ini adalah para nabi. Kemudian orang-orang syuhada itu orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang benar dalam perkataannya, orang-orang yang siddiq, kemudian ada lagi orang-orang yang apa lagi Bu? orang-orang yang saleh. Empat ini orang -orang yang Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan suruh diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik suri tauladan. Kemudian orang-orang yang siddiq dikatakan orang-orang yang ummi nikmat orang-orang yang benar dalam tutur kata, dikatakan apabila orang-orang yang jujur akan didatangkan kebaikan dan kebaikan akan membawa mereka menuju ke surga Allah. Kemudian yang ketiga adalah golongan orang-orang yang Apa lagi Bu tadi Bu? Orang-orang yang syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah, apakah kamu mengira mereka itu mati? Tidak, sesungguhnya mereka hidup namun kita tidak menyadarinya. Makanya kalau orang-orang di Palestine, kita lihat mereka dengan bangga sekali bisa mati syahid untuk mempertahankan tanah airnya. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang akan hidup terus di dalam syurganya Allah. Dan keempat, kita mudah-mudahan berharap kepada Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh kita sama-sama berdoa kepada Allah ya Allah golakkanlah aku menjadi orang-orang yang saleh yaitu orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan orang-orang yang diberkahi ini termasuk orang-orang yang sukses dan mulia salah satunya adalah menjadi orang-orang yang saleh. Insyaallah kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Boleh okay. okay. <laughs> ya duduknya Bu Naga? Kayak buah naga. Paranya ping-ping ya buah naga ya? Iya, tapi buah naga tuh kan enak. Hmm. Oh gitu. Obat obat hati ya. obat <laughs> mulai obat hati Al-Qur'an deh iya <laughs> <laughs> iya betul betul Oke, warga di seluruh Indonesia nanti akan kita samu lagi tentang sukses mulia tetap di Ramadan sehati satukan hati menuju fitri ini ada orang namanya Mas Jamil inspirator sukses mulia betul sekali kakaknya modal ade ah, dia ini asalamualaikum Mas salam warahmatullahi Mas Jamil Apa kabar pak Ya kabar eh? Selamat sore. Amalangsing, Ustaz Ali. Ya, bahasanya lancar ya. Belum. Mas Jamil. Oh, harus oh. oh, harus harus juga lupa. ya. Oh, iya. Ini eh, sahabat-sahabat saya. Ya, saya kalau bersama ya. mereka tampak muda. Yang Dan benar, kalau sama benar, beliau benar. selalu ikang bem bem bem. Oke, Bu, apa kabar? Iya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Yeah. Belajар tidak harus di bangku sekолах. Belajар bisa dari alам juga. Yeah. Di timur tengah sana ada suatu tempat, dua tempat. Yang namanya Danau Galilea sama Laut Mati. Два-duanya dua dapat aliran air yang sama, yaitu dari sungai Yordan. Sebagian air sungai Yordan ngalir ke Danau Galilea, sebagian ngalir ke Laut Mati. Di Laut Mati tidak ada kehidupan. Ikan tidak hidup di situ, tanaman tidak hidup di situ. Sementara di Danau Galilea banyak ikan hias di situ, tanaman tumbuh di situ. Kenapa? Sama-sama mendapat aliran dari air yang sama, di satu tempat tidak ada kehidupan, di tempat yang lain ada kehidupan. Kenapa? Karena di Laut Mati, begitu dia air dari Sungai Yordan, airnya ditampung tidak disalurkan ke yang lain. Sementara di Danau Galilea Begitu dia menerima aliran air dari Sungai Yordan, akhirnya dialirkan ke sungai-sungai sekitarnya, ke danau-danau sekitarnya. Apa pelajarannya? Kita akan dekat di makhluk hidup kalau keberadaan kita memberi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Tapi kalau kemudian kita hanya fokus pada diri kita, maka kemudian kita akan dijauhi makhluk hidup. Itulah yang saya sebut sukses mulia keberadaan kita berhasil dan keberhasilan kita memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Berhasil. Iya. Keberadaan so, kita berhasil, keberhasilan kita memberikan manfaat Mahal. bagi orang lain. Iya. Kebijakan bangku ada tandingannya sekarang. <laughs> Silakan. Boleh duduk Silakan. Di sini. Oke kembali lagi di bulan Ramadan ini mm -hmm. ya berbagi dilipat Betul. gandakan. Betul. Solidaritas kita lebih tinggi lagi setiap mm -hmm. bulan-bulan biasa yang lain begitu kan. Karena memberi makan orang yang berbuka, sama pahalanya berpuasa. tidak eh, sama dengan orang yang berpuasa. Tantang orang mengurangi pahala. Mm -hmm. Memberi manfaat Bangku sediain puasa tak saya ya. Mesti kan. Puasa yang tak perlu doplo. Tapi dalam kesemitan. Kelihatannya baru beberapa hari sudah kelihatan kurus ya. Iya iya. Alhamdulillah. Ya, itu bukan karena berpuasa, banyak ordernya. Banyakin. Eh <laughs> japean. Kurus tapi, tapi mulia. Nah, baru mau mau. Mati <laughs> sukses mulia nih batas memberikan manfaat bagi orang banyak, Mas. Iya. Eh uh, sukses itu kalau definisi yang mudah adalah hmm. orang yang empatnya tinggi. Hmmm. Harta papa kata cinta. wanita. Cinta. Kalau di tanah silwanita itu jeruk makan jeruk. <laughs> Harta tahta kata cinta ini dibrol dengan core kompetennya, dengan kemampuannya, mm -hmm. ya. Eh uh, bukan dengan cara-cara yang melanggar perintah agama, ya. Eh uh, dia menggunakan kemampuannya dan kemudian dia terikat dengan agama yang dianutnya tapi ternyata kalau kita hidupnya cuman sukses saja itu seperti tadi laut mati. Hmm. Kita hanya fokusnya pada diri kita itu uh, sudah enggak zamannya. Mm Heeh. -hmm. Maka seharusnya ada mulia. Apa itu mulia? Harta, tahta, kata, cinta yang kita peroleh Jangan lupa dijadikan sumber manfaat buat orang-orang sekitar kita. Hmm. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah yang, yang paling banyak memberi manfaat buat orang lain. Hmm. Jadi hidup enggak boleh hanya sukses saja. Karena kalau fokus sukses saja nanti di masa tuanya menderita. Kalau mulia aja, Mas. Kalau mulia saja seperti lilin. Hmm. Mampu menerangi sekitarnya hmm. tapi dirinya musnah. Terbakar. Belum punya belum sukses, belum punya modal, dia sudah mendirikan panjaswan padi jumpuk. Hmm. Akhir bulan akhirnya cari sumbangan ke sana kemari. Hmm. Pakai lagu lagi. Ya dana, ya. Ya dana, ya dana, ya dana lagi. Itu dulu lagu favorit saya. Tapi enggak bisa mencapai satu derajat uh, apa? Sukses mulia itu bertahakan. Berarti ya. kan dia harus fokus dulu kepada dirinya sendiri dulu. Dalam artian kayak seperti tadi kalau misalnya belum apa-apa udah keluar dulu hmm. atau semua harus ada yang dapat dulu dari dananya. Iya, baru dibagi. Iya. Nah. kalau definisi kita harus jalannya malah simbah. Berarti enggak boleh saya akan mulia nunggu sukses. Nanti ototnya enggak terati. Mm. Kalau ototnya enggak terati begitu kaya lupa dia. Mm. Seperti Korun ya. Mm -hmm. Begitu kemudian dia kaya lupa. Dia merasa bahwa enggak ini bukan pemberian Allah, ini jerih payah saya sendiri. Kan gitu. Mm -hmm. Maka eh, you sukses mulainya itu sebuah continuum. Makin lama makin naik, makin lama makin baik, makin naik. Karena kalau kita selesai dulu enggak ada indikasinya, Mas ya. Iya, dulu waktu kuliah deh saya ada istilah trickle down effect. Hmm. Ayo kita buat perusahaan ini gede, nanti kalau gede memberi manfaat sekitarnya. Ya, seperti air dikasih eh seperti gelas dikasih air, nanti airnya akan netes, merembes. Sampai ternyata kan enggak. Airnya apa gelasnya dinaikin terus. Jadi airnya enggak pernah tumpas ke Ya, ya, ya. ke kanan kirinya. Nah, sekarang itu enggak begitu. Pokoknya begitu kita dapat ingat bagian kita ini ada hak orang lain. Kalau kita punya harta ada hak orang lain. Kalau kita punya ilmu ada hak orang lain. Kalau kita, hmm. kita punya cinta Mas. Kalau kita punya cinta ada hak orang oh. lain. <laughs> pelu perhatian Bu Lukas saya. Ini beneran nih. Ternyata boleh saya. Kebetulan sama juga seperti Aku tunggu baik dulu deh baru aku berdakwah. Padahal dakwah nah, adalah kewajiban nah, bagi setiap muslim sampai sendiri, meninggal enggak nah. baik-baik. Betul. Benar. Karena, karena, karena manusia, dia enggak ada indikasinya. Betul, yeah. mm -hmm. karena manusia tempat khilaf dan salah. Jadi antara berdakwah dan memperbaiki diri dilakukan secara beriringan. Tunggu bersama. baik dulu deh baru kerudungan. Nah, itu jika kita tambah tuh. Nanti <laughs> <Maka> baiknya kapan nanti? <laughs> iya, <Okay, laughs> nanti kita akan sambung lagi tentang sukses mulia hmm. karena diri gua sendiri kerja keras. Hmm. Lu kalau mau utang sih air sendiri aja dong. Enggak minta-minta. Minta-minta tahu jangan ganggu gua dong. <laughs> Halo loh lo, gua gua. Harta loh harta gue, harta gue, harta gue. E, itu gimana Mas Jamil? Iya, itu masa lalu. Kan dulu kalau zaman dulu itu kalau training-training mungkin bibi juga pernah ikut training kan. Anda ingin punya rumah mewah. Hmm. Anda ingin punya mobil mewah, gitu kan. Hmm. Itu sudah masa lalu. Eranya sudah bertindah. Eranya sekarang bukan itu lagi. Hmm. Eranya sekarang sudah tidak memikirkan tentang aku. Tapi aranya berpikir tentang kita dan hmm. kenapa? Karena memang riset-riset menunjukkan kalau kita mau berhasil, maka berhasilkan orang lain. Kalau kita ingin sukses, sukseskan orang lain. Kalau ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Orang yang egois, egois itu sekarang makin lama hidupnya makin susah. Hmm. Hidup, hidupnya makin sedih. Ya, makanya kemudian kami tawarkan konsep sukses mulia. Eh, kamu harus berhasil, ya. Kalau dalam definisi kita, berhasil itu harus kerja keras, kerja keras, kerja ikhlas, ya. Hmm. Dan kalau sudah berhasil jangan lupa keberhasilan itu memberi manfaat. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan kebahagiaan. Kan betapa banyak orang-orang yang kaya raya pun dulu di. Hmm. Ada tidak, orang tidak membantu. Tidak membantu. Saya dulu punya orang tua angkat ya, dia itu menjadi vice president salah satu bank multinasional. Apakah dia bahagia? Kalau sudah seorang lulusan SMA jadi vice president, apakah sukses? Sukses. Sir. Jumat malam ini. Di malam hari saya. Apakah pertanyaan saya apakah dia bahagia? Hmm. Ternyata dia bilang sama saya enggak. Hmm. Waktu saya jadi presiden saya enggak bahagia. Hampa. Hidup saya itu seperti merengkuh pasir. Semakin banyak yang aku rangku, semakin banyak yang aku perasaanin ada yang hampa. Mmm, persis kayak lagu tadi itu. Iya. <laughs> Jadi memang betul ya, kalau sananya memang harta ini adalah bagian kebahagiaan, harusnya kalau kita punya harta 10 juta merasa bahagia, yeah. kita punya harta 20 juta harusnya bahagia 2 kali bahagia. lipat. Ternyata enggak. Kursi tanya, terus gimana? Ya hidup cuma sekali, enggak mau saya enggak bahagia. Ya gimana? Dia saya cari kebahagiaan. Apa yang Bapak lakukan? Saya cari data mana orang-orang yang kelihatannya hidupnya bahagia. Mmm. Saya pilih lah itu, begitu itu saling cari satu. Kenapa Bapak pilih orang itu? Karena dia itu men investasinya di mana-mana. Rumahnya di mana-mana. Perusahaannya di mana-mana. Pakai mobil sesuai dengan warna bajunya. Kalau bajunya putih, mobilnya warna putih. Kalau bajunya pink, mobilnya warna pink. Saya tidak tahu kalau dia pakai batik. Akhirnya saya tanyakan. Begitu saya tanya ke sana, ngobrol ke sana kemari karena kebetulan orang tua angkat saya kenal sama beliau. Pak eh, Mas, tolong masapi aku supaya hidupku bahagia. Apa jawabannya? dari mana tahu sampai saya bahagia. Ya, iyalah. Investasinya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, pasti bahagianya lah. Hmm. Apa jawaban Dik? Enggak. Dalam 1 minggu itu ada 2 hari yang paling aku benci. Hmm. Hari apa itu? Hari Sabtu dan Minggu. Hmm. Kenapa Anda benci hari Oh, Biasanya kalau korban CRM itu kurus-kurus ya. <tik> <tik> Bukan saya ngomong loh. Makan nanti si gembok, Bu. Hampa yang bikin kurus. Akhirnya ternyata tidak menemukan kebahagiaan juga. Istrinya Judas, istrinya Judas. Anak-anaknya eh uh, anaknya tidak saya tidak menanyak lebih lanjut tapi dia enggak mau ketemu ketemu keluarganya padahal duitnya banyak, hartanya banyak. Kelihatannya itu sukses, ya. tapi hampa hatinya. Itu terjadi karena orang-orang seperti itu tidak bersyukur dengan nah, apa yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, baru kemudian saya tanya orang tua saya, "Apa yang kemudian membuat Bapak bahagia?" Yang membuat saya bahagia waktu itu, ya, di bulan puasa. Ini kebetulan bulan puasa. Hmm, hmm. Saya diundang ke Pantai Aswan, saya datang ke situ. Hmm. Saya datang sebenarnya bukan ingin eh uh, apa namanya? Nyumbang, nyumbang, tapi ingin nyari kebahagiaan. Betul, betul. Tapi begitu sampai situ, suruh sambutan ya hampa. <laughs> ah nanti dengerin ceramahnya. Dia dengerin ceramahnya? Bursit yang lo ngomongin enggak masuk di hatiku. Hmm. Ah, mungkin nanti waktu buka puasa, di ikut gua puasa enggak dapat kebahagiaan. Oh, nanti mungkin setelah salat tarawih enggak juga dapat kebahagiaan. Hanya dia pulang di tempat ini pun aku tidak menemukan kebahagiaan. Dia pulang menuju mobilnya. Tiba-tiba kaki kanannya dipegang suara anak kecil. Siapa kamu? Ini tahu. Oh. Sudah sekolah belum? Sudah, oh. kelas berapa? Nomor besar. Sudah punya baju grup? Baru belum. Belum. Eh, sudah kok oh. dikasih Abah. Sepatu baru sudah. Siapa ngasih? Abang juga. Kalau gitu, kamu mau minta apa dari Om? Karena pikiran orang tua angkat saya pasti dia pegang kaki kanannya minta karena ini bukan sesuatu. Tanya anak ini terdiam. Enggak ah, nanti Om marah. Pikiran orang tua angkat saya pasti yang diminta Nina ini sesuatu yang harganya mahal. Anjir juga. Nina, kamu mau minta apa saja Om enggak akan marah. Om duitnya banyak. Ayo sebutkan. Benar Om enggak akan marah. Benar. Janji Om enggak akan marah. Janji. Oh, um, boleng enggak mulai malam hari ini aku panggil Om um, dengan panggilan ayah. Nina enggak punya ayah, Om Nina enggak punya ayah. Oh. Um. Anak ini langsung dipeluk sama orang tua saya. Bahagia? bahagia. Naik. Orang tua saya bahagia? Bahagia. bahagia? bahagia. Dan dia baru ngerti yang namanya kebahagiaan itu salah satunya memberikan orang lain dan memberikan kesempatan orang lain untuk memanggil, hanya Masallallah. Boleh panggil ayah juga. Sajanya yang tidak mau. Sungguh mengharukan kata cerita. Memberikan inspirasi kepada kita semua. Ternyata kebahagiaan itu bukan berasal hanya materi aja. Iya. Tetapi kebahagiaan itu betul-betul sangat yang memerlukan hati kita menjadi bahagia. Bu aja tadi mau dari apa tadi Bu Adi? Ketika ketika membicarakan kesepian ya, saya hmm. jadi teringat eh uh, pasti di antara kita pernah merasa ada perasaan sepi, lonely, hampa begitu pula dengan saya ketika beberapa tahun yang lalu. Ketika itu saya memutuskan muda, pada akhirnya E uh, terkadang. Oh, ter <laughs> Pertanyaan jebakan itu sebenarnya. Bukan, bukan ketika ketika kan itu ada satu di hati. Enggak, <laughs> enggak, saya kan ceritakan ketika itu saya pergi ya, pada ya. akhirnya eh uh, saya pergi ke satu tempat uh, penyandang cacat yang di situ berbagai macam anak-anak ada. Beberapa hmm. di antaranya ada anak yang matanya sangat kecil sekali kemudian kakinya tertekuk ketika saya tanya latar belakangnya ternyata anak itu adalah anak yang ketika lahir uh, orang tuanya tidak tidak suka akhirnya ditaruh di dekat kuburan akhirnya nah. matanya digigitin semut nah, gitu. Nah, nah, nah, nah. Hmm, digigitin semut akhirnya dia ada di ke kecil gitu dan kakinya terpaku. Kemudian ada anak laki yang korban tsunami itu selalu menunduk seperti ini terus kemudian saya tanyakan kenapa ada anak seperti ini kemudian dikatakan oleh penjaga di penyandang cacat itu. Ternyata anak itu adalah korban tsunami ibunya sudah tidak ada dan ayah tirinya ada e, terjadi pelajaran tekstual terhadap anak itu dan mukanya penuh dengan e, cak cakaran. Akhirnya saya datang ke tempat itu kemudian saya berinteraksi dengan mereka kemudian saya mau pulang mereka tarik tangan saya dan mereka tekan ibu ibu ibu seperti itu. Hmm dan itu membuat perasaan saya pada akhirnya yang saya merasa saya, merasa saya dibutuhkan di tempat ini mereka membutuhkan kasih sayang saya dan entah kenapa saya merasa saya sangat bahagia dengan itu gitu. Dengan keberadaan saya di situ membuat saya bahagia. Ternyata di situlah saya menemukan konsep ternyata dengan berbagi kita yang justru merasa lebih bahagia betul, bukan yang juga. perlu berbagi adalah orangnya betul, bukan orang yang kekurangan sebenarnya. Betul, betul. Betul, betul. Betul sekali ya. Orang okay. ketika Pak RW jalan-jalan kemana-mana, hmm. mengunjungi satu tempat, ada yang sering bilang, Pak RW, Pak RW, kita antren yuk, pergi ke pantai, kita antren lagi gunung. Enggak deh, kenapa? Istilahnya enggak ada. Malah tambah, Betul. tambah. Betul. Hmm. Atau, kalau ingatlah, kita pergi kemana-mana, dikasih hotel, misalnya nih, hotel ya. yang bagus, tapi sendirian untuk apa? Jatuhkan hmm. kalau ada keluarga kan lebih enak. Iya, hmm. emang sudah ada keluarga? Hah? Ah, tapi punya ayah, ibu <laughs> ada, -ada. Ya, ya, ya. <laughs> ada, ibu ada, ibu ada, ibu ada, ibu ada, ibu ada, ibu ada, ibu ada, ibu ada, ibu ada, ibu ada, ibu ada, ibu ada, ibu ada, ibu ada, ibu ada, ibu ada, Nama dari mana? Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Fuzia dari Majelis Taklim Darussalam Condet Balikambang 5. Hmm. Pak, saya mau tanya. Dunia ini kan seseorang pasti ingin sukses. Apakah uh, di, yang dikatakan sukses itu hanya untuk um, orang kaya saja? Terima kasih. Ah, okay, iya, terima kasih. Saya tahu lainnya bulan April ya. Nah. Keren ah, banget sih. Namanya April. Iya, okay. iya ya. Iya, <laughs> silakan. Iya. Eh uh, tadi saya sudah menyampaikan definisi sukses itu supaya mudah sebenarnya orang yang hartanya tinggi, ya. mm -hmm. harta, heeh. tahta, kata, cinta. Mm. Orang yang hartanya banyak dengan uh, memperolehnya dengan cara benar ya, tidak uh, melanggar aturan ya. Mm. Kan kita sudah dengar mungkin nama Nagaruddin ya. Орган перелома мене біхамба Аллах, хамба Тухан, біхамба ланг. Магамо всіх. Зараз зараз. Зараз зараз. Зараз зараз. Uh, tapi ada orang yang hartanya tidak tahu banyak tapi tahtanya tinggi. Boleh juga kita katakan sukses. <mess> ada orang yang hartanya tidak terlalu banyak, tahtanya tidak terlalu tinggi tapi katanya ilmunya dibenar <mess> <Didengar orang. orang. mess> <kita> <mess> banyak, banyak orang. Boleh juga kita katakan sukses. Ada orang yang hartanya tidak tahu banyak, tahtanya tidak eh uh, ya enak tentunya kalau bisa banyaknya tinggi semua. Ya. Hmm. Eh uh, kalau bisa. Kenapa? Supaya kebermanfaatan kita kepada orang lebih banyak. Betul. Eh uh, Ustaz Felix ini Pak Erwin, Pak Erwin. Pak Erwin Felix namanya. Pak Erwin Felix yeah. ini eh uh, follower-nya banyak. Tentu manfaatnya lebih banyak dibandingkan saya yang follower-nya masih kalah banyak dibandingkan beliau. Ya. Kenapa? Penggunaan Twitter nih ceritanya. Ini kalau contoh. Eh uh, semakin tinggi popularitasnya eh uh, atau mungkin eh uh, cintainya, maka kemudian kebermanfaatannya. Ke kebermanfaatannya bisa lebih banyak. Iya. Yeah. Dan supaya kemudian semakin sukses kemudian sebenarnya rumusnya gampang, Bu. Mm. Cukup menguasai 3 hal Bu. 3 mm. hal. Expert, aset, effort. Expert mm. apa itu? Expert itu menjadi ahli di bidangnya. Heeh. Mm. Mm. Misalnya kalau kita sebut pesawat siapa yang muncul? Mm. Habibie. Heeh. Mm. Mm. Muncul sepak bola? Messi. Heeh. Mm. Mm. Uh, eh komputer di بيت dia expert orang expert dikejar yang kedua itu dikejar-kejar ah, ahli, ahli ahli. Ahli. Ahli. Maka sekarang, harus sekarang kalau sebut hmm, mm. <laughs> <gif> <gif> April ya, Biji salak. Orang ingatnya Ahli Yani. <laughs> Jago tukang bikin biji salak. Pala kita inspirator sukses mulia. Ah itu labelnya tuh. Hmm. <laughs> Kalau mau sukses mulia ada 3. Mm -mm. Baru satu tuh expert. Kita harus menjadi ahli. Dua, yeah, yeah. yeah. mm -hmm. tapi enggak cukup cuma expert. Kita harus mengoptimalkan aset. Oke. Okay. Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita aset yang sama. Aset fisik, metafisik harus dioptimalkan dengan kerja keras aset keterampilan harus dioptimalkan dengan kerja cerdas dan aset hati harus dioptimalkan dengan kerja ikhlas. Hmm. Tapi walaupun kita expert kita kerja keras, kita kerja cerdas, kita kerja ikhlas enggak akan sudah semulia kalau enggak enggak ada punya yang ketiga, ethos hmm. yaitu epos, hmm. energi positif, hmm. memudahkan pekerjaan orang lain, meringankan pekerjaan orang lain. Prinsip hidup kita adalah jika bisa dipermudah Jika bisa dipermudah kenapa dipersulit? Hmm. Jangan sampai prinsip itu ya. Jika bisa dipersulit kenapa dipermudah? Hmm. Kenapa? Karena orang yang terbiasa mempersulit hidup orang lain akan ditunggu hidupnya makin sulit. Nah. Maka supaya sukses mudah tiga expert, aset, ethos. Dan sampaikan kuis langsung <laughs> apa pertanyaan untuk peserta. Iya. Eh tadi saya menyebut ethos. Apakah kepanjangan dari ad positif? Ah, kampang oh, bang, banget. Yeah. Silahkan di mention ke ad ramadhan sahati. Silahkan, oke. Okay. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita bahas tadi tentang sukses dan mulia. Memang selayaknya kita, umat muslim, orang Islam haruslah menjadi orang-orang yang mulia. Hal ini pun menjadi nasihat untuk diri saya pribadi. Kenapa? Karena kita adalah umat terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak sukses mulia, itu patut dipertanyakan. Orang yang malah lebih minta dibanding dengan memberi. Memberi tidak harus dengan uang, memberi tidak harus dengan harta, bahkan dengan senyuman adalah merupakan sedekah. Membuat orang lain bahagia dengan senyuman dengan wajah ceria hal yang juga baik. Tapi yang lebih dari itu semua, yang dikatakan sukses dan mulia kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah ісіалла ending суksес yang sesungguhnya Bukan matи dalam keadaan su'ul tapi mati dalam keadaan khusul khatimah kebaikan-kebaikan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mati dalam keadaan Insyaallah bertemu dengan wajah Allah itulah sesungguhnya makna dari sukses mulia Insyaallah ya maka kita harus memberi harus berbagi maka kita insyaallah akan berbahagia ini pantas sekali direnungkan kalau kita sampai sekarang belum merasa bahagia coba kita renungkan baik-baik. Jangan-jangan tidak ada yang kita bagi dari diri kita. Jangan-jangan kita terlalu mengenggam apapun yang sudah kita dapat sehingga kita tidak memberikan pada orang lain. Maka kebahagiaan hanya bisa dirasakan kalau kita mau berbagi. Catat tuh baik-baik. Oke, terima kasih. Penutupan sangat luar biasa ya, RW. Jadi kebahagiaan bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Dibagi. Orang. Di sekitarnya harus kita bagi. Ya, Bu, ya. Masak kolak ya. di rumah. Bagi. Di... Makan di garas sendiri aja ya ingin eh, anggaknya makan juga nanti kalau enggak habis busuk. Ih. Kasih kita juga boleh ya. <laughs> <laughs> ya, waktunya sudah habis dan insyaallah kita besok akan ketemu lagi. Insyaallah ya.